Surat yang dimuliakan oleh Allah Kita pada pertemuan sebelumnya membahas ayat yang ketiga surat ad di Dimana kita sampai pada pembahasan terakhir Tentang beberapa riwayat Yang menjelaskan tentang sababun nuzul Atau sebab diturunkannya Ayat yang ada dalam surat ad-duha ini riwayat yang terakhir yang kita baca adalah tentang bagaimana penjelasan tentang sekian hari Rasulullah SAW tidak didatangi oleh Malaikat Jibril salam. salah satu penyebabnya adalah adanya jarwin jarwin ini anaknya anjing yang ternyata masuk dalam Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berada di kolong tempat tidur beliau. Tidak ketahuan kalau mati dan menjadi bangkai. Itulah yang kemudian menjadi penyebab Malaikat Jibril tidak menemui beliau. Dimana ditegaskan ketika Malaikat Jibril ditanya oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril menjawab ama alim anna lan nadhul abaytan fihi anna lan nadhul anna lan nadhul abaytan fihi kalbun walasura. Apakah engkau ay Muhammad tidak mengetahui bahawa kami para malaikat ini tidak memasuki rumah yang di situ terdapat anjing dan gambar? Gambar sebagaimana kemarin kita sampaikan ada rincian, tidak semua gambar masuk dalam konteks keharaman sesuatu ini. Ini lebih kepada lukisan. Lukisan pun masih terdapat khilaf atau perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang membedakan antara lukisan yang berdimensi dengan yang tidak berdimensi. Lukisan yang berdimensi maksudnya adalah yang memiliki sisi-sisi Atau kalau terkena sinar dia mengeluarkan bayangan Bahasa kita adalah patung Patung ini pun juga ada pengecualian Di antaranya adalah untuk boneka Permainan anak-anak ini ada makna patung Memiliki dimensi tapi tidak memasuki tidak termasuk konteks keharaman ini Karena Sayyidah Aisyah radiyallahu anha İstri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yang dinikahi Nabi Ketika itu masih belia Juga ditemui oleh Nabi Sedang bermain bonekanya Dan Nabi Muhammad diam Itu artinya Tidak masuk dalam konteks keharaman Gambar atau patung yang diharamkan Termasuk patung pun kemudian juga masih ada Pendapat para ulama' Dijelaskan misalnya patung yang diharamkan itu yang kalau berpotensi digunakan sebagai bahan sesembahan. Sebagian ulama kemudian sebagian kecil tapi tidak mengharamkan patung yang tidak ada potensi di situ digunakan untuk bahan sesembahan. Misalnya patung angsa yang digunakan untuk hiasan di taman. Ini ada sebagian ulama yang mengatakan boleh. Sebagian mengatakan tetap tidak boleh Itu dalam konteks gambar yang berdimensi Yang memiliki sisi-sisi yang kita katakan tadi Kalau terkena sinar atau cahaya Dia mengeluarkan bayangan Patung atau apa yang kemudian ada bentuknya Tapi kalau lukisan demikian juga Masih ada sekian banyak khilaf perbedaan pendapat diantara ulama Tapi yang lebih hati-hati adalah Kalau kita melukis, menggambar Lukisan yang disitu adalah lukisan makhluk hidup Lukisan makhluk hidup Dalam riwayat yang lain dikatakan nanti di hari kiamat Orang yang membuatnya harus ngasih nyawa Ini sebagai bahasan bagaimana kiasan tidak mungkin Orang itu memberi nyawa Tapi tuntutan dari Allah semacam itu maka kemudian yang lebih hati-hati kalau yang dilukis di gambar adalah makhluk yang bernyawa kita siasati dengan kita potong bagian yang sekiranya kalau ada makhluk semacam itu tidak mungkin hidup misalkan dalam kitab Madar Yudurus Al-Arabiyah yang disusun oleh Romo Kyai Haji Muhammad Basari Alwi disitu ada pelajaran bahasa Arab 4 jilid kemudian perlu keterangan-keterangan bahasa Arab itu pakai gambar Tapi kemudian gambar-gambar di situ dipotong di bagian leher itu misalkan ada garis yang motong gini, ada garis yang tidak nyambung, berarti tidak mungkin ada makhluk yang kemudian hidup tanpa leher yang nyambung. Itu diantara bagian solusi, insya Allah jalan keluar yang tidak keluar jalan. Mudah untuk kemudian supaya tidak nanti termasuk orang yang dituntut untuk dikasih minta dimintai. Untuk supaya orang itu memberi nyawa di hari kiamat terhadap lukisan atau gambar yang dia buat. Intinya, posisi hati-hati itu lebih baik. Kalau lukisan, maaf, kalau foto ini tidak termasuk. Foto itu berbeda dengan lukisan. Lukisan itu kita menciptakan membuat sesuatu. Sedangkan foto itu kita tidak membuat sesuatu apapun. Kita hanya menangkap suatu objek yang sebenarnya sudah ada. Objek itu sudah ada, hanya kita tangkap. Bukan berarti objek yang ada dalam foto itu buatan kita. Saya memoto misalkan seseorang, kemudian tampil orang itu dalam lembar foto itu. Saya tidak bisa dikatakan bahwa saya ini sedang menciptakan suatu benda yang ada dalam foto itu tidak. Saya hanya menangkap suatu objek, menangkap suatu objek sama misalkan penjelasannya. Kalau saya memfotokopi tulisan, ada lembaran, disitu ada tulisan, tulisan seseorang. Fulan bin Fulan nulis di lembaran itu. Kemudian tulisan itu saya fotokopi. Secara bahasa yang benar, tetap orang itu akan mengatakan bahwa tulisan ini adalah tulisan Fulan bin Fulan itu. Bukan tulisan saya. Saya hanya memfotokopi, menangkap objek yang sudah ada. Tidak menciptakan sesuatu, tidak membuat apapun. Saya hanya menangkap objek, tulisan yang saya fotokopi tidak bisa dikatakan itu tulisan saya. Tetap itu tulisan orang itu, kebetulan saya hanya menggandakan saja. Saya hanya memfotokopi saja. Itu perbedaan antara foto dengan lukisan. Baik, intinya posisi hati-hati lebih kita pilih karena... Sekali lagi Malaikat Jibril mengatakan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ama alimta anna lan nadhulu baytan fihi kalbun wala surah Kami para Malaikat Dawipun Malaikat Jibril Tidak akan memasuki rumah Yang disitu ada anjing Atau ada lukisan Lukisan yang tadi Sudah kita rinci secara singkat Bagaimana maksudnya Bapak Ibu sekalian Yang dimuliakan oleh Allah Beberapa riwayat lagi akan kita sampaikan Karena disitu ada pelajaran dan hikmah bagi kita Riwayat yang lain Yang perlu menjadi perhatian kita bersama Mengapa Rasulullah SAW 18 hari ada yang mengatakan 25 hari Tidak ditemui Malaikat Jibril alaihissalam? Salah satu riwayat menjelaskan Karena Nabi Muhammad tidak mengatakan Insya Allah ketika beliau berjanji untuk melakukan sesuatu di esok hari. Ini pentingnya kita mengatakan insyaallah. Saya akan ke sana insyaallah. Saya akan melakukan ini insyaallah. Kulo badhe dalam panjenengan insyaallah. Insyaallah itu kalau diartikan jika Allah menghendaki. Jika Allah menghendaki. Kadang maknanya bergeser. Kalau insyaallah menurut orang Indonesia paling artinya menjadi paling aku tinang ngome sampean insya Allah dalam gurung paling gitu. mungkin gitu, mungkin padahal artinya bukan itu makanya kita itu insya Allahnya harus bener-bener insya Allah sebagian penjahit itu insya Allahnya mungkin itu maaf pun dan sebagian saja nih yang penjahit jangan tersungging gitu. kapan dadose nengin benjing insya Allah benjing diparani tasik dereng mantul, insya Allahnya bergeser menjadi menjadi mungkin. Padahal insya Allah ini sekali lagi artinya adalah jika Allah menghendaki. Jika Allah menghendaki akan terjadi. Jika tidak ya sudah, memang belum dikehendaki oleh Allah Subhanahu ta'ala. Kalau kita mengartikan insya Allah itu mungkin, kemudian kita baca koran Arab, kita akan terheran-heran. Wong kadang bahasa berita duka, berita duka di koran Arab itu bunyinya gini. In taqala ila rahmatillah fulan bin fulan insyaallah gitu. Kalau diartikan telah berpulang ke rahmatullah fulan bin fulan insyaallah Lo Loh insyaallah kok mati itu maksudnya mungkin mati mungkin enggak kalau diartikan orang Indonesia. Cuma maksudnya ini kembali ke rahmat Allah insyaallah dia benar-benar mendapatkan rahmati ipun Gusti Gusti Allah. Insyaallah ini penting. Rewayatnya bagaimana? Lama sa'alat hulyahudu anir ruh wa Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ditanya oleh kaum Yahudi Tentang arruh, tentang nyawa Wa zilqarnayn Dan tentang seorang raja yang bernama zilqarnayn Zilqarnayn itu Kalau diartikan secara leksikal Zulkornain itu raja yang memiliki dua tanduk. Karena diriwayatkan raja Zulkornain adalah seorang raja yang memiliki mahkota yang terbuat dari dua, dua tanduk. Itu salah satu riwayat mengatakan demikian. Menurut riwayat yang lain, Zulkornain itu diberi gelar si pemilik dua tanduk. Karena dia itu menguasai barat dan timur bumi. Dia menguasai barat dan timur bumi tidak hanya dari Sabang sampai Merauke tidak hanya dari Subang sampai Merak apalagi Maroko sampai Merauke Maroko di barat sana di ujung Afrika sampai bagian barat dan timur bumi ini dikuasai oleh seorang raja yang bernama Zulkarnain si pemilik dua tanduk pusat kerajaan beliau diceritakan ada di Persia Persia itu sekarang Iran Iran itu di Asia Tengah Pokoknya yang terakhirnya An-An itu Asia Tengah. Iran, Gajakistan, Turkmenistan, Afghanistan, Pandaan, Kauman, Jodipan, Polayan, Mergan, itu Asia Tengah. Iran itu di Asia Tengah, dulu namanya Persia. Pusat kerajaan Zulkornain ini ada di Persia. Dan beliau menguasai Barat dan Timur Bumi. Dalam buku yang diterbitkan oleh Sidogiri tentang takbir-takbir atau keterangan kitab yang unik itu diceritakan bahwa salah satu kalau kita membaca surat Al Kahfi itu ada sekian ayat kurang lebih tiga yang maknanya sama, thummaat faat ba asababa faat ba asababa jeda dua ayat thummaat ba baba kemudian Zulkornain itu melakukan perjalanan di tiga kali ayat Al Quran menjelaskan demikian dalam akhir surat Al Kahfi karena ternyata memang diantara yang sering dilakukan oleh Raja Dhul Qurnain adalah dia itu sering melakukan perjalanan. Kalau bahasa sekarang, sidak atau belusuan. Sering belusuan. Dan ternyata beliau itu, menurut keterangan, di antara keterangan tafsir itu, ada potensi beliau itu pernah kemaluku. Pernah kemaluku, katanya menurut bahasa tafsir yang diterbitkan oleh pesantren Sidogiri itu Sidokiri hanya mengutip dari kitab kitab ini buku Sidogiri ini mengungkap keterangan-keterangan unik menghimpun dari sekian kitab karena dalilnya bagaimana beliau itu Raja Dhul Kornain ketika ke barat ketika ke barat itu melihat matahari seperti tenggelam masuk ke dalam tanah yang berlumpur dan itu nanti ada di Afrika Selatan Di sana benar-benar ada matahari kalau sore hari terbenam itu, sunset atau sunrise? Kalau terbenam, sunset, eh, sunsetnya itu seakan-akan matahari itu tenggelam dalam lumpur di muara. Di muara sungai kemudian matahari seakan-akan masuk ke dalam tanah itu. Itu di Afrika Selatan. Nah nanti ditarik ke bagian timur. Kira-kira pakai rumus lintang selatan, lintang utara Dulu pelajaran geografi Itu kalau ditarik ke timur Ternyata jatuhnya di Maluku Di Indonesia Kemungkinan ada potensi Raja Zulqorna'in pernah ke Maluku Dan itu dalam Alquran dikatakan Orang-orang di sana di timur itu Tidak pakai baju Ya melebutan Quran Tapi gak kayak Kelambi nah, Indonesia melebutan Quran Tapi melebutan Damel Kembali kepada Zulqorna'in Orang Yahudi ini tanya kepada Zulqorna'in. Ada potensi. Dalam kitab Latuf Sidun Nafil Ardi Marrodain. Ada suatu kitab tentang sejarah bangsa Yahudi. Judulnya Latuf Sidun Nafil Ardi Marrodain. Mengutip salah satu ayat dalam surat Al-Isra. Latuf Sidun Nafil Ardi Marrodain. Kalian wahai orang-orang Yahudi. Pasti akan melakukan kerusakan sebanyak dua kali. Kerusakan sebanyak dua kali diceritakan di situ bahwa ternyata ketika orang-orang Yahudi ini pernah terusir dari Palestina, kemudian mereka berada di Babylonia yang ada di Irak, dari Babylonia mereka kembali lagi, kembali lagi ke Palestina itu berkat jasa seorang raja yang bergelar Zulkornain ini, yang bergelar Zulkornain ini, ketika mereka pernah baik jadi pernah rusak baik rusak Ada potensi baik lagi, tapi rusak lagi. Kerusakannya itu dua kali cukup dua kali kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang berikutnya mereka akan benar-benar disengsarakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya yang berperan untuk mengembalikan orang Yahudi, bani Israel ke Palestina untuk yang kedua kalinya, ketika mereka dilihat kok melakukan perbuatan yang baik. Melakukan perbuatan yang baik Itu adalah seorang raja yang bernama Dhulqornay Ini Raja Kurus Raja Kurus Nama aslinya nama Dan beliau adalah seorang raja yang soleh Kekayaannya, kerajaannya yang membentang dari barat sampai timur bumi Tidak membuat beliau lupa untuk senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu Ta'ala Dan menjadi seorang raja yang soleh Diriwayatkan beliau hidup di masa Nabi Ibrahim salam. Bahkan diceritakan beliau berdua, Nabi Ibrahim dengan Raja Dhul ini pernah bertemu di pelataran Kakbah, kemudian melakukan mu'anakoh. Mu'anakoh itu setelah salaman, leher ditempelkan ke leher temannya. Lekcorotan Indonesia, jipika, jipika-jipiki. Dan itu dikatakan mu'anakoh pertama yang dilakukan oleh manusia, Salaman bentuk seperti itu yang pertama kali dilakukan oleh manusia adalah antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Raja Zulkarnain. Awalumancipika cipiki. Orang yang pertama kali melakukan cipika cipiki itu Raja Zulkarnain dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim sangat senang kepada Raja Zulkarnain, kemudian melakukan mu'anakah itu, mu'anakah itu. Intinya. Dari kisah sekelumit riwayat tentang Zulkarnain, orang-orang Yahudi sangat familiar sekali dengan nama Zulkarnain ini, sangat familiar sekali karena sangat terkait dengan sejarah bangsa mereka, sangat berjasa bagi mereka. Akhirnya sekian abad berikutnya Yahudi masih ada di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang Yahudi ketika itu tanya kepada Nabi Muhammad, siapa Zulkarnain itu? Siapa tentang siapa zulkornain. Dan ini beliau ditanya dua tentang ruh yang pertama, kemudian yang kedua tentang zulkornain. Dan itu dikutip dalam Al-Quran. Wayas alunakaanir ruh. Mereka bertanya tentang ruh, tentang nyawa. Orang Yahudi yang tanya. Dalam ayat yang lain di al kahfi Wayas alunakaan zulkornain. Mereka orang Yahudi bertanya kepada Muhammad tentang zulkornain, tentang zulkornain. Ada satu kitab yang menghimpun pertanyaan-pertanyaan yang dikutip dalam Al-Qur'an ini. Judulnya Wayas Alunaka. Mereka bertanya kepadamu. Menghimpun tafsir ayat Wayas Alunaka Anil Kurnain, tafsir ayat Wayas Alunaka Aniruh Wayas Alunaka Anil Makhid. Mereka bertanya kepadamu tentang maaf menstruasi itu dihimpun dalam satu kitab. Judulnya Wayas Alunaka. Intinya. Dua pertanyaan ini ditanyakan oleh orang Yahudi. Yang pertama tentang nyawa, yang kedua tentang raja Zulqarnain. Seorang raja yang kekuasaannya membentang dari barat sampai timur bumi, tapi tidak membuat beliau lupa untuk tetap mentauhidkan Allah Subhanahu taala. Jangan sampai suudzon, oh berarti Zulqarnain, raja Qores itu gara-gara dia yang mengembalikan orang Bani Israel Yahudi kembali ke Palestina Dan dianggap berjasa bagi Bani Israel Tidak begitu kesimpulannya Karena memang orang Yahudi itu pernah baik Pernah jahat Pernah baik Pernah jahat Zulqornein ini orang baik Beliau ini seorang raja yang soleh Bahkan diceritakan Meskipun beliau ini Kekayaannya sangat luar biasa Diceritakan beliau itu meninggal dunianya Gara-gara digigit seekor nyamuk Ketika beliau pergi ke daratan India Harus menyeberangi sungai yang bernama Hindustan Hindustan Menyeberang sungai Hindustan Kemudian beliau bersama prajurit dan pasukannya naik perahu Ketika menyeberang itu digigit seekor nyamuk Gara-gara digigit seekor nyamuk panas Panasnya makin tinggi, makin tinggi, demam, demam. Dan diceritakan itu penyakit terakhir yang mengantarkan beliau menemui ajalnya. Ngeletek kekayaannya dari barat sampai timur bumi. Sedoi gara-gara dicokot. Cokot nyamuk. Lekar saat ini nyamuk apa? Nyamuk. Mungkin malaria, AIDS, IJPT, cikungunya. Tapi itulah orang itu meninggal dunia bisa dengan apapun. Napoleon Bonaparte meninggal dunia gara-gara ambeien gara-gara kakean numpak jarang. Orang-orang besar itu meninggal dunia juga ternyata seperti. Tapi beliau Raja Zulkarnain ini berbeda dengan raja yang lain. Beliau adalah seorang raja yang baik. Wallahu alam kisahnya itu validitasnya seperti apa? Kami mendengarkan salah satu ceramah di Masjidil Haram bahwa Zulkarnain itu ketika meninggal dunia di daratan India. Beliau berwasiat sebelum meninggal Aku mati tolong ojok dikubur no India Tolong ojok dikubur no India kuburan aku no pusat kerajaan saya Di Iran, di Persia Masih ada makamnya di Persia atau Iran sekarang Ini wasiat beliau yang pertama Wasiat yang kedua Dan tolong nanti kalau saya mati di India sini Perjalanan jasad saya itu Kalian bawa dari India ke Persia Masukkan jacat saya ke dalam keranda, tapi kedua tangan saya tolong keluarkan dari keranda saya. Muridnya heran. Mengapa harus seperti itu Dül Ya, biar semua rakyat saya tahu yang melepas kepergian saya, perjalanan sepanjang dari India ke Persia, rakyat saya agar semuanya tahu bahwa saya, Raja Mereka yang menguasai Barat dan Timur Bumi, meninggal dunia dengan tidak membawa apa-apa. iki loh tanganku gak ngewoobo. Kağıt gawo Ay basa nengan ya, tiru -tiru. Aku lek mati Terus tolong tangan ku tok no pendosa. Gak, apa, Cik, ngerti lek mau mati ka gawo opo. Tambah, tanggane ini. menunjukkan bagaimana beli orang yang sangat thick maut, mengingat kematian bahwa kekayaan itu tidak dibawa meninggal dunia kecuali yang menjadi amal solehnya. Baik kembali kepada riwayat tadi itu diceritakan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ketika ditanya oleh orang Yahudi tentang nyawa hakikat roh itu seperti apa dan tentang wilkarnein wa ashabul kahfi yang ketiga Nabi Muhammad ditanya tentang ashabul kahfi tujuh pemuda Yang lari dari kejaran Raja yang dolim ketika itu Kemudian sembunyi di dalam goa Bersama seekor hewan yang bernama Ditmir Ditmir Ini salah satu hewan yang akan masuk surga Anjing yang bernama Ditmir Nanti ada lagi ontanya Nabi Muhammad Keswa itu diantara hewan yang akan juga masuk surga Termasuk ontanya Nabi Soleh Kalau yang lain, hewan itu akan jadi debu di hari kiamat nanti. Ada ashabul kahfi tujuh orang. Berapa lama tidurnya? 300. Kalau dalam Al-Quran disebutkan, walabi fi kahfihim thalatha mi'atin sinina wazdadu tisa' Mereka berada di dalam goa itu 300 ditambah 9. Seakan-akan bahasa ayat Al-Quran ini bertele-tele. Kenapa nggak langsung 309 tahun gitu saja. Kok dibahasakan? Mereka berada di dalam goa itu 300 ditambah 9. Ternyata ini untuk menjelaskan perbedaan kalender hijriah dengan kalender masehi. Bahwa kalender hijriah dengan kalender masehi. Tiap 100 tahunnya itu selisih 3 tahun. Makanya dalam ayat tadi itu 300 ditambah 9. Berarti tiap 100 tahun selisih berapa? Selisih 3 tahun. Berarti kalau 300 tahun selisihnya 9 tahun. Makanya dalam Al-Quran mereka berada di dalam goa itu 300 ditambah 9. Ini luar biasanya Al-Quran. Ayo kalau pakai kalender kalender masehi ya sekian tahun 309 tapi kalau kemudian pakai kalender hijriah hanya 300 300 tahun semuanya diakomodasi oleh ayat tadi itu kalender hijriah punyanya Gusti Allah kalender masehi juga punyanya Gusti Gusti Allah ini pertanyaan ketiga yang ditanya yang ditanyakan oleh orang-orang Yahudi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya oleh orang-orang Yahudi Apa jawaban Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mengatakan sauh birukum godah. Aku akan memberitahu kalian besok tanpa menyebutkan atau mengatakan kalimat InsyaAllah Allah. Beliau yakin paling kok bengi meni saya akan didatangi oleh malaikat jibril yang akan menyampaikan wahyu berisi penjelasan tentang roh zulkarnain dan ashabul kahfi. Beliau tidak mengatakan InsyaAllah Allah wa lam yaqul insyaallah dalam riwayat ini fa tabasa'anul wahyu akhirnya beliau tidak mendapatkan wahyu selama sekian hari itu ila an nazala jibril alayhi sampai malaikat jibril datang kepada beliau menurunkan ayat yang ada dalam surat al-kahfi ayat 23 sampai 24 wala taqulanna li syai'in fa'ilun dzaalika Iilla Yasya Allah jangan sekali-kali kamu mengatakan sesuatu mengatakan untuk sesuatu Sesungguhnya aku akan melakukan ini besok tanpa mengatakan Insya Allah kecuali yang sudah dikehendaki oleh Allah besok itu segala sesuatu apapun itu semua itu di bawah kehendak Allah subhanahu Wa ta'ala maka kamu harus mengatakan insyaallah <gir> illa ayya <sya> Allah kecuali <gir> ini akan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya kita mengatakan insyaallah. Allah akhbarahu anhu kemudian baru ketika itu setelah ditegur melalui surat Al-Kahfi ayat 23 24 tentang pentingnya mengatakan insyaallah baru beliau Malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW tentang apa itu roh, tentang itu, tentang apa itu zul, pernai, dan tentang ashabul kahfi. Tentang ashabul kahfi. Ini salah satu riwayat dan pelajaran bagi kita semuanya. Kita mau melakukan apapun dan kita nyatakan, marilah kita terbiasa mengatakan, insyaallah. Insyaallah insyaallah itu artinya bukan mungkin tapi jika Allah menghendaki jika Allah menghendaki keterangan berikutnya yang terakhir terkait asbabun nuzul kita baca juga banyak sekali sababun nuzul tapi kemudian yang terakhir yang perlu kita sampaikan karena juga mengandung pelajaran bagi kita menjadi perhatian kita bersama penyebab malaikat itu tidak mendekati hamba-hambanya Yang terakhir keterangan yang perlu disampaikan adalah tentang pentingnya kita membersihkan diri, tentang pentingnya bersuci. Kenapa? Karena malaikat jibril tidak turun menemui nabi muhammad saw sebabnya umat islam tidak bersuci, umat islam tidak menjaga kebersihannya. Wa fi hadhihi alqissati nazalat ma wadda'aka rabbuka wa ada keterangan seperti ini innal muslimina qalu sesungguhnya orang-orang Islam ketika itu bertanya ya rasulullah wahai rasulullah malaka la yanzilu alayka mengapa sekian hari ini kok tidak turun wahyu kepada paduka kok mboten enten ayat yang baru, tidak ada wahyu yang turun sekian hari ini, faqala, akhirnya Nabi Muhammad Wasallam menjawab, wa kaifa yanzilu aliyya, bagaimana wahyu itu turun kepadaku, wa antum la taksuna azfarakum, sedangkan kalian tidak memotong kuku kalian, wa la min syawaribikum, dan kalian tidak merapikan, kumis kalian. Fa nazala Jibril bi hadhihi surah baru kemudian Malika Jibril turun menurunkan ayat ini. Setelah umat Islam membersihkan diri, memperhatikan kebersihan dan kesuciannya. Kebersihan dan kesucian ini termasuk yang sangat diperhatikan dalam agama kita. Dalam ayat Al-Qur'an, dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat Al-Qur'an, kita ingat Bahwa ada masjid yang namanya Masjid Kubak Masjid Kubak ini masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad membangun Kubak dulu baru membangun Masjid Nabawi yang ada di Madinah Masjid Kubak ini muncul dalam ayat Al-Quran ketika ada kasus Masjid Diror Orang-orang munafik mendirikan masjid kelihatannya baik Tapi ternyata untuk menyaingi masjid-masjid umat Islam untuk menyaingi Masjid Nabawi akhirnya ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala la masjidun ussi sa'al taqwa masjid yang dibangun di atas ketakwaan itu yang seharusnya harus ditegakkan di situ ternyata kemudian dalam lanjutan ayat itu ada pujian terhadap penduduk sekitar Quba yang kemudian salat di Masjid Quba itu fihi rijalun yuhibbuna ayyatathaharu Di dalam Masjid Kuba itu ada orang-orang yang suka bersuci. Dan ditegaskan dalam akhir ayat, sesungguhnya Allah suka sekali dengan orang-orang yang suka bersuci. Turun ayat ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau segera pergi ke Quba. Kalau sekarang kan cuma sekian menit, Nabi Muhammad langsung naik kendaraan hewan beliau, tunggangan beliau, pergi ke Kuba untuk penasaran. Mengapa orang-orang yang salat di kuba itu kok dipuji oleh Allah subhanahu Wa ta'ala bahwa di dalam masjid kuba itu ada orang-orang yang suka bersuci dan Allah menyukai orang-orang yang bersuci diinformasikan kepada penduduk kuba Allah telah menurunkan wahyu kepadaku dan menyatakan bahwa kalian ini adalah orang-orang yang suka bersuci apa yang kalian lakukan dijawab oleh orang-orang kuba bahwa kami itu kalau sehabis mengeluarkan maaf kotoran baik dari kemaluan depan maupun kemaluan belakang kami bersuci dengan menggunakan air kami bersuci dengan menggunakan air artinya dengan itu Allah menyukai ibadah yang sangat ringan bagi kita tapi membuat kita ini mendatangkan mahabbah dari Allah Subhanahu Wa Taala tidak kita sadari kita habis buang air kecil Buang air besar kita istinjak cebok pakai air kalau diniati bersuci sesuai syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semoga kita seperti orang-orang kubak yang mereka itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kalau dicintai oleh Allah ini ma'iyah khassah. Ma'iyah khassah itu adalah kebersamaan Allah yang secara khusus seperti orang-orang yang sabar innallaha ma'as Sobirin, Allah bersama orang yang sabar Ini ma'iyah khosah Kebersamaan yang khusus Seperti orang yang dicintai Salah satunya orang yang suka bersuci Itu orang yang akan mendapatkan ma'iyah khosah Pendampingan penjagaan, penjagaan dari Allah Secara khusus Ternyata bersuci pakai air Dan dalam fikih memang dirinci Bersuci yang paling baik itu ada hirarki Ada tingkatan Yang pertama Yang paling baik adalah bersuci pakai batu dan air Dua-duanya dipakai Batu sekaligus air Ini ranking yang pertama Ranking yang kedua pakai air saja Ini menempati ranking yang pertama Yang ketiga Ranking yang terakhir adalah pakai batu saja Ranking pertama batu dan air Ranking kedua Air saja, ranking ketiga, batu. Gulolan panjangan saya biasanya ranking binten. Ranking nomor, kali. Pakai air saja. Sudah Alhamdulillah semoga termasuk orang-orang yang dipuji. Sama seperti orang-orang penduduk kubak tadi itu. Yang lebih baik sebenarnya ranking yang pertama, batu sekaligus air. Cuma jarang kita lakukan. Kalau di sebagian rumah di Hadromaut, rumah di Hadromaut itu... Apalagi di pedalaman atau hadramut adahil ad itu kamar mandinya itu menyediakan dua-duanya batu iya sama sama apa namanya air jelas kemudian di situ juga disediakan batu. Barangkali kepingin jadi orang yang ranking ranking satu pakai batu dulu baru kemudian pakai air. Di sana ada istilah bangapun tenggi, istilahnya wc gantung. WC gantung itu rumah orang hadramat itu kan tingkat cuma lantai dasar itu tidak dipakai. Biasanya dipakai gudang. Dipakai gudang, kemudian ya yang ditinggal itu di lantai keduanya itu. Lantai satu, lan, lantai duanya. Lantai satu atau lantai dasar, pakai gudang termasuk pakai buangan kotoran dari kamar mandi yang ada di atas. Di kamar mandi ada di atas, ceblok nangisor, ada pintunya khusus ditutup. Tutup pakai pintu, nanti pintu itu dipak, dibuka sekian hari untuk dipak, diambil kotorannya, dipakai pupuk nomornya dipakai pupuk itulah, dipakai pupuk itu. teman saya dari Malaysia nggak tahu, gitu. jalan di ganggang hydromount, kemudian ada pintu, pintu apa nih? terus dibuka, oh bau, <tuh, dia. <tuh, ngomong itu biasa di kanton. lah <tuh>, itu biasanya disediakan batu, sediakan batu di situ. setelah maaf nih, setelah buang kotoran, kemudian pakai batu, batunya dijatuhkan ke bawah. biar nggak numpuk nompok itu biar hancur belas Kemudian pakai air Itu ranking-ranking satu Yang sering kita pakai yang kedua Hanya yang pakai air Pakai batu saja pun sebenarnya sudah boleh Dan itu sudah suci Makanya kalau kita mempelajari fikih bersuci Bersuci pakai batu itu dikatakan seperti bersuci pakai air Seperti Karena kedudukannya tidak seperti air Pasti orang itu bersuci pakai batu Mesti ada sisanya Tidak seperti ranking kedua Apalagi ranking yang pertama Mesti ada sisa Dan secara fikih cukup dioles tiga kali Digosok pakai batu itu cukup tiga Tiga kali Makanya caranya dalam fikih Bisa pakai cara pertama Pakai tiga batu Atau pakai satu batu Yang minimal memiliki tiga sisi Karena nanti digosokkan itu sebanyak Tiga kali gosok satu kali ambil batu yang kedua gosok satu kali ambil yang ketiga gosok satu kali cukup tiga kali betul saping 10 be sap 15 murupnya <guluh> cukup tiga kali saja itu ranking yang ketiga ternyata orang kuba orang kuba itu dipuji oleh Allah karena mereka bersucinya pakai pakai air barangkali kita mengatakan mulai banyak pendino tak lakoni cuma bedanya di Kuba itu kan padang pasir jarang menemukan air air sulit pun mereka tetap pakai berusaha tetap istingjanya pakai pakai air yang kedua niatnya itu niat bersuci itu niat bersuci makanya bersuci ini bagian dari ibadah kita niati semoga apa yang diapresiasikan oleh Allah kepada penduduk Kuba Yuga diapresiasikan Kepada kita yang tiap istinjak Juga istiqomah menggunakan Menggunakan air Ditanya ketika itu oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Maji'tahat taktu ilaika Wahai Jibril lama sekali Anda itu tidak datang sampai Saya itu rindu kepadamu Faqala Jibril Jibril menjawab Wa anakuntu asyaddu wa anakuntu asyadda Ilaika syaukan saya itu lebih rindu lagi untuk berjumpa denganmu walakin niabdun makmur tapi saya ini hanya seseorang yang se apa, seorang makhluk yang diperintah saja seorang hamba yang diperintah saya diperintah untuk menemui padukan Nabi Muhammad saya menemui kalau tidak ada perintah saya juga tidak akan menemui dan diantara penyebab tidak diperintah atau tidak menemui Nabi Muhammad karena umat Islam belum bisa menjaga kebersihannya ketika itu Yang simpel sebenarnya, memotong kuku sama, merapikan, kumis. Ayatnya tadi sudah kita sampaikan terkait kubak, penduduk kubak dan masjid kubak. Kalau dalam hadis tentang kebersihan ini, Nabi Muhammad SAW menyatakan, Al-fitrah tu khomsun, fitrah itu ada lima. Kebersihan, kesucian itu ada lima. Yang pertama, beliau mengatakan al-ikhtitan, is al ikhtitan, khitan. Sunat, sunat itu bagian dari kebersihan karena sudah maklum ujung kulit kemaluan itu dipotong kalau tidak dipotong di situ tempat bersarangnya penyakit sisa air kencing virus bakteri dan seterusnya ini fitroh kebersihan yang pertama yang kedua ada kanjeng nabi taklimul akfar memotong kuku ini bagian dari kebersihan hati-hati yang kukunya panjang tidak bakal didekati oleh malaikat. Sesuai hadis tadi itu. Ini kebersihan yang kedua. Yang ketiga, yang pertama tadi. Nawa, khitan. Yang kedua, memotong kuku. Yang ketiga, al-istihdad. Istihdad ini mengartikan roto angel Kot'u sya'ri kotenan. Kot'u itu memotong, sya'ri itu rambut. Sya'ri kotenan rambute. <gülüyor> sya'ri kotenan rambute. Itu termasuk bagian fitroh, kebersihan dan kesucian. Kemudian kosus syarib, merapikan kumis, bagian dari kebersihan dan kesucian. Yang terakhir, nabutul abad, nyabuti wulune, kelek, cabut. Tapi kalau sekarang sudah ada, kerokan. Itu bagian dari kebersihan dan kesunahan. Dan itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau ketika di padang arafah berdoa dengan mengangkat kedua tangan beliau dikatakan hatta yurabaya ibeti sampai kelihatan putih ketiak Nabi Muhammad saw berarti ngapun klee kanjeng Nabi bertenten bagian dari sunnah Nabi berdoa seperti ini itu dalam bahasa tata cara berdoa doa yang namanya ibethihal ibethihal itu aduah ushadi doa yang sangat karena yang diminta luar biasa mendesak beliau doanya seperti ini kalau yang diminta biasa rata-rata air rata dengan bunda setelah salat kita berdoa seperti ini tapi kalau mepet meten 10 juta, 20 juta <laughs> 1 juta diparani debt kolektor kurang munggah meneh nang meja itu namanya ibtihal addu'a usyatil wallahu aalam bis sawat atas ilmu engkang barokah manfaat Fit di niwat dunyay wal akhirah, amin ya robbal alamin. Dan kita sudah menuntaskan sababun nuzul ayat yang ketiga. Pertemuan berikutnya kita akan membahas ayat yang keempat, wal akhiratuhayyul lah kaminal ula. Semoga menjadi ilmu yang mudah kita fahami dan mudah untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirobbil alamin, wassallamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma innana auzu min ilmi la yanfa, qalbin yakhsha, wa amalin yüfğ ve لا استجاب istejabı laha Allahu ma jääna haddin muhtedin ve irr dali walamuzdili harban li a'daik ve silman li auliyaik nuhibu bi hübük anas ve nugaadi bi adaot keman khalaf ve man khalik Rabbana a'tina fidniya hasana ve fidl aakhirati hasana waqin a'daban nahr assallallahu ala siddina muhammad wa ala ali wa shabi wa sallam